الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كرِه الكافرون اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين عوض بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا تقُوا الله حق وطُقاتِه wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa masharal muslimin jamaah salat jumat yang dirahmati oleh Allah marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan taqwa kita kepada Allah Tentunya dengan harapan mudah-mudahan Apa yang kita lakukan itu Mendapatkan ridho dari Allah Dan juga Menjadikan seluruh Amalan ibadah kita diterima Serta pahalanya dilipat gandakan Allahumma amin Masyur muslimin Saat ini kita masih Berada pada bulan syawal Untuk itu Sudah selayaknya kita juga Senantiasa menjaga kebersihan hati kita Karena sudah sebulan suntuk di bulan Ramadan Kita berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah Dengan berbagai macam amalan baik yang wajib maupun yang sunnah Yang layak dilaksanakan pada bulan suci Ramadan Kemudian kita sekarang masih berada dalam situasi bulan syawal Mari kita jaga Semua yang diberikan oleh Allah kepada kita Mulai dari akidah kita Syariat, amalan yang baik bagi kita Serta perilaku yang baik Yang selama ini kita Dipimbing oleh Allah Marilah kita jaga hal tersebut Dan Alhamdulillah Biasanya Kalau sudah akhir-akhir bulan syawal Itu majelis-majelis ta'lim Pendidikan-pendidikan Islam Sudah mulai dibuka Maka di sanalah letak kita untuk mencari ilmu dan mendalami bagaimana tata cara untuk mendekatkan diri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Minimal kalau kita rajin hadir dalam majelis-majelis ta'lim itu sebagai filter bagi seluruh kegiatan kita selama sehari suntuk kita berada dalam dunia selain dunia pendidikan misalnya di dalam pekerjaan aktivitas dan lain sebagainya maka kita akan mendapatkan filter untuk kegiatan rohani kita adalah rajin hadir dalam majlis taklim. mudah-mudahan itu yang dapat kita lakukan masyarakat muslimin kalau umat islam tidak peduli terhadap ajaran agamanya maka na'udzubillah Kebanyakan orang menjadi tersesat di jalan. Seakan-akan dia melakukan kegiatan keislaman. Tapi sebenarnya itu bukan ajaran Islam. Ada juga sebagian masyarakat menduga-duga. Berbuat sesuatu tapi ternyata sesuatu itu yang dikira sebagai ajaran Islam. Justru bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Masal muslimin biasanya kita akan mengerti itu kalau kita rajin mempelajari. Agamanya Allah, agama Islam, ajarannya baik itu lewat pendidikan formal maupun pendidikan-pendidikan semacam majelis ta'lim. Oh ini salah, itu benar, ini boleh, ini dan tidak. Mashal muslimin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu saat atau di akhir masa itu, ilmu, ilmu agamanya Allah itu bakal dicabut oleh Allah Swt. Namun beliau baginda Rasulullah menggambarkan tidaklah ilmu agama ini dicabut dari umat secara langsung. Misalnya saat ini kita mengerti daging babi itu haram misalnya. Anjing itu najisnya adalah najis buhuladho. Kita tahu. Itu bukan berarti kalau ilmunya dicabut kemarin kita tahu. Kemudian dicabut dari diri kita lantas kita tidak tahu hukumnya itu. Dia tidak demikian. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi Allah akan mencabut ilmu agamanya Allah itu Bikobdil ulama Dengan cara mewafatkan para ulama Kita sudah tahu banyak ulama-ulama sesibu kita Yang sudah mendahului kita Meninggal dunia dipanggil oleh Allah SWT Itu berarti salah satu kerugian besar Bagi umat Islam Sehingga kata Nabi Di zaman itu Banyak orang-orang yang mengangkat Pemimpin atau pimpinan atau idola di dalam keagamaan. hatta Ru'asa Duhal. Dari pemimpin-pemimpin yang Duhal tidak mengerti agama. Dan sekarang rupanya sudah banyak orang yang tidak mengerti agama dengan benar dijadikan patokan. Mungkin karena sering tampil di televisi, tampil di media. Tapi sejatinya dia tidak mengerti agama. Kadang-kadang tokoh masyarakat dengan ulama itu berbeda. Kalau ulama, umumnya adalah tokoh masyarakat. Tapi kalau tokoh masyarakat, karena sering tampil di depan publik dengan menggunakan label agama, maka tiba-tiba menjadilah tokoh masyarakat walaupun tidak mengerti agama. Masya Muslimin, di dalam hadis tersebut dikatakan, sehingga orang-orang itu mengangkat pemimpin. Atau idola Atau panutannya dari kalangan orang-orang Juhal yang tidak mengerti agama Kemudian pemimpin-pemimpin yang tidak ahli di dalam agama itu suilu Ditanya Masalahnya ditanya di dalam bab agama Bukan bab kemasyarakatan Seorang tokoh masyarakat Bolehlah ditanya tentang kemaslahatan masyarakat Tapi bukan berarti kalau dia Bukan ahli agama ditanya tentang hukum halal dan haram. Kata Nabi kalau sudah demikian, faaf tau biwairi elmen maka orang-orang yang diangkat oleh masyarakat sebagai tokoh tapi tidak mengerti agama itu af memberi fatwa biwairi elmen tanpa ilmu yang memadai. Waabalu kata Nabi maka orang tersebut tersesat. Waabalu dan juga bisa menyesatkan orang banyak. Masya Al-Muslimin, saat-saat sekarang ini kan banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam Tapi hakikatnya pemimpin-pemimpinnya bukan dari ulama Bukan dari orang yang mengerti syariat dengan benar Sehingga terjadilah kesalahan-kesalahan pemimpin-pemimpin itu dan diikuti oleh masyarakat Itu bukan sekedar di Indonesia, bahkan di dunia Sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini seperti masalah ISIS itu kalau di Irak sana ada beberapa kelompok jihad ada yang mengatasnamakan sebagai ISIS, ada Isil ada Jabha Nusro ada Jabha Ilmiah yang hakikatnya mereka adalah dulunya orang-orang biasa tapi karena di negaranya terjadi keributan atau dibombardir oleh Amerika maka tumbuhlah Perjuangan, perjuangan, melawan Amerika. Hanya masalahnya masal muslim yang jadi pemimpin itu kadang-kadang bukan orang alim tapi karena dia mampu dalam berpendapat, mampu dalam memimpin, maka tiba-tiba satu di antara mereka satu dua diangkat menjadi pemimpin. Dan problem yang paling besar justru sampai sekarang pimpinan ahli jihad melawan Amerika dulunya. Maka jadikan Khalifah sebagai pemimpin Islam, tapi perilakunya justru bertentangan dengan syariat Islam. Yang mana sebenarnya mereka ini kalau kita runut dalam sejarah adalah mayoritasnya kelompok-kelompok yang mengikuti pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alias dalam aliran Wahabi. Masal muslimin aliran Wahabi itu macam-macam, ada Wahabi ahli berfatwa yang bila mana orang tidak bersepakat dengan pemahamannya, maka dituduh bid'ah orang ziarah kubur, dituduh syirik orang melakukan sesuatu yang tidak sama dengan mereka, dituduh bid'ah sesat itu adalah wahabi tingkatan fatwa tapi kalau ISIS dan yang semisalnya ada ISIL, ada Jabha Nusro ada Jabha Islamiyah, yang mereka hakikatnya adalah kelompok-kelompok konon berjihad melawan dominasi amerika tapi menjadi mufti mufti kecil pada kelompoknya sehingga mereka mengatakan kalau tidak cocok dengan kaidah yang mereka fahami maka dikatakan kafir dan darahnya boleh dikucurkan maka terjadilah pembantian-pembantian terhadap umat islam bukan sekedar umat islam ahlus sunnah wal jamaah bahkan di kalangan wahabi pun antara yang wahabi jihadi menurut mereka dengan wahab yang alifatwa itu tidak sama pendapatnya Yang tidak sama dikatakan kamu kafir dan darahmu boleh diuncurkan Itulah yang terjadi saat ini Ma'asul muslimin Semua itu karena mereka tidak berpegang teguh kepada ajaran para ulama salaf Mereka berjalan sendiri-sendiri Yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa orang-orang itu mengambil pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang yang tidak ahli agama fasu'ilu kemudian ditanya fa'ftaw bi ghairi ilmin kepada mereka kemudian mereka mengeluarkan fatwa-fatwa tanpa ilmu yang memadai sesungguhnya mereka itu sesat dan mereka tersesat karena itu marilah kita mengikuti para ulama-ulama salaf kita yang diajarkan sejak zaman Nabi, diturunkan kepada para sahabat, diturunkan kepada para tabi'in dan juga para ulama-ulama salaf hingga ulama-ulama kita yang mereka berpegang teguh dalam akidah asyariya maturidiyah insyaallah kita akan selamat sesuai dengan perintah nabi alaikum bisawadil adam adalah kalian berpegang teguh dengan kelompok mayoritas alhamdulillah ahlus sunawal jamaah dalam naungan Mazhab asyari dan maduridi di dalam berakidah sekarang ini menjadi kelompok mayoritas di dunia ini mereka lebih mendahulukan kaidah ilmiah yang syariah daripada kekuatan fisik semata bukan berarti kekuatan fisik tidak diperlukan tatkala kita membutuhkan melawan kekafiran seperti zaman nenek moyang kita di Indonesia ini zaman Belanda kita perlu memang untuk melakukan kegiatan fisik. Tatkala kita berada di tempat-tempat yang aman seperti saat ini maka yang utama adalah memperdalam ilmu agama kemudian melepaskan diri dari kemungkaran-kemungkaran yang ada di tempat-tempat kita. Mudah-mudahan yang demikian diridhoi oleh Allah dan mendapatkan kesempatan kelak berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala Allahumma جعن الله وإيكم الفعزين وادخلنا وإيكم في عباد الصالحين ورزقنا وإيكم محبة سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإيكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني منكم تلاوته إنه هو سبيع العليم